Fa innakulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin Kita lanjutkan pembahasan hadis Jibril alaihi salatu Jibril mengajarkan kepada kita tentang agama kita di antaranya adalah menerapkan hal-hal yang terkait dengan adab. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan faasnada rukbati ila rukbati. Kemudian Jibril Alaihissallatuasalam yang menyerupakan sosok seorang laki-laki melekatkan kedua lututnya kepada kedua lutut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ai asnada jibrilu rukbatayhi ila rukbatay Nabi sallallahu alaihi wasallam muqabilan lahu wa qariban minhu jibril alaihi salatu wasallam melekatkan kedua lututnya kepada kedua lutut nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian ia menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendekat kepada beliau. Maka ini mengandung faidah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Salaf Al Fauzan Hafidahulah Taala. Wafii hada anna talib ilmi yaqrubu min muallim, litaqun al faidatu muttasilah. Ini mengandung pengertian bahwasannya. Seorang qalibul ilm, penuntut ilmu hendaklah mendekat kepada orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Tentunya dengan tujuan agar mendapatkan faedah yang bisa didapat secara bersambung. Ammal ba'idu fa'innahu qad la yasmak Adapun apabila seorang penuntut ilmu jauh dari orang yang mengajarkan ilmu, maka bisa jadi ia tidak mendengar. Kalau faida sami akad laias tawdihud saud atau kalaupun ia mendengar, kadang-kadang ia tidak bisa menjelak, mendengar secara jelas suaranya. Kalau faida kana kariban fa'innahu yasmauwa yas tawdihud saud atau tamaman berbeza manakala seorang penuntut ilmu. Ia berada dekat dengan orang yang mengajarnya, tentu ia akan bisa mendengar dengan secara jelas suara orang yang mengajarnya tersebut secara sempurna. Allah wakatkanah sahabah radhiyallahu anhum yuhadzqunah bin Nabi sallallahu ansellam wa yakrabun minhu. Waktu antalqihimul ilmah anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Demikian pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ilmu itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Di sinilah letak adab seorang talibul ilm Orang yang benar-benar menuntut ilmu karena ikhlas lillahi ta'ala. Ia berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ia berusaha untuk bisa meraih apa yang diajarkannya. Qala qawluhu wa wa do'aka faih. Kemudian Jibril alaih salatu wasalam yang menyerupakan sosok seorang laki-laki tersebut. Meletakkan kedua telapak tangannya. Ayat doa jibrilul kafayh ala yaitu ia meletakkan di atas kedua paha jibril alaihissalam. Wahada fihhi an al muta'alim yang bagi ayakuna di suratin hadiatin muadhaba ini menunjukkan ataupun menjadikan faidah bagi kita hendaklah Seorang yang menuntut ilmu Hendaknya ia meletakkan Ataupun berada di dalam posisi yang had, hadiah Yang tenang Muadabah dalam keadaan ia beradab Wa la yuqfira minal harokat Aum minal iltifat Aum minal syawagil allati tusghiluhu an talaqiyal ilm tidak kemudian seorang penuntut ilmu itu banyak bergerak atau banyak menoleh atau sibuk dengan sesuatu yang Menyebukkan dirinya saat ilmu itu disampaikan inilah adab seorang talibul ilm penuntut ilmu ia benar-benar memperhatikan bagaimana seorang yang sedang menyampaikan ilmu kepada dirinya. Ia berusaha dengan tenang. Ia berusaha untuk tetap memperhatikan, melakukan perhatian yang semaksimal mungkin. Demikianlah adab yang dicontohkan oleh Jibril alaihi salatu wasalam pemasaalan nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah dalam keadaan tenang itu Jibril alaihi salatu wasalam bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam wa hadza fihi annahu idza jalasa watma'anna ini menunjukkan bahwasannya ketika suasana sudah dalam keadaan tenang maka kemudian Jibril pun mulai bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala yasalu awwala ya tidak kemudian seseorang itu bertanya terlebih dahulu. Kemudian suasana menjadi tenang. Innama yajlisu awalan muta'addiban. Muta thumma yas'al. Tetapi hendaklah majlis ilmu itu dalam keadaan tenang terlebih dahulu. Dalam keadaan sudah tertata, tertib dan siap untuk dimulai pelajaran. Maka kemudian barulah pertanyaan itu diajukan. Wa hadhihi adabu talibul ilm ini adalah merupakan adab talibul ilm. Sa'al Nabiya nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fil haqiqati 'alimun bil jawab. ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hakikatnya ia adalah seorang yang 'alim, seorang yang tahu. Tentang jawabannya. Lakin Nahu saalan Nabi saw liu al lima ashaba akan tetapi ia bertanya kepada Nabi saw dalam rangka untuk mengajari para sahabat. Jadi ketika Jibril as bertanya kepada Rasulullah saw, Akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku. Tentang Islam, jelaskan kepadaku tentang al-Islam. Itu bukan berarti Jibril tidak tahu jawabannya. Bukan berarti Jibril itu tidak tahu apa itu al-Islam. Tetapi Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu al-Islam supaya ketika Nabi saw memberikan penjelasan tentang apa itu al Islam para sahabat mendengar mendengar jawaban dari Nabi saw sehingga di sini kita mendapatkan faida apabila seorang Guru bertanya kepada muridnya Bukan berarti guru itu tidak tahu jawabannya Tetapi pertanyaan seorang guru yang ditujukan kepada seorang murid Agar murid-murid yang lainnya Akan mendapatkan faidah Akan mendapatkan penjelasan ilmu Dari jawaban Orang yang atau murid yang ditanya oleh gurunya tersebut. Inilah metode didaktik. Inilah metode belajar. Dan ini diajarkan oleh Jibril a.s. Bersama Rasulullah wasallam. Jadi ketika misalnya kita mengajar di hadapan anak-anak. Ada sepuluh orang. Santri misalnya Kemudian salah satu santri Kita tanya Wahai Ali Sebutkan nama Ayah Ali bin Abi Talib Misalnya Bukan berarti guru itu tidak tahu jawabannya Sengaja pertanyaan itu dilontarkan kepada salah satu muridnya Dan diharapkan jawaban dari muridnya itu benar Sehingga jawaban dari murid itu Akan didengar oleh Murid-murid yang lainnya Sehingga murid-murid yang lainnya mendapatkan faidah Mendapatkan tambahan ilmu Dari apa yang disampaikan oleh murid yang ditanya oleh gurunya tersebut Inilah metode yang diajarkan oleh Jibril alaih salatu wasalam Kepada Rasulullah salallahu alaihi wa'ala'ali wasalam Melalui metode dialog Yang dengan dialog tersebut yang lain pun mendengarkan, sehingga yang lain mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan penjelasan. Ya. Itu adalah metode salah satu metode di dalam mengajar. Maka dikatakan oleh Asy'ikh Sal Al Fauzan Hafizahullah Taala, waha dzafihi ta'limu b'tariqat as-su'al wal-jawab. Maka inilah proses belajar mengajar melalui tariqah cara soal jawab melalui soal jawab. Nah tentunya di sini ketika kita mempraktekan metode yang seperti ini sebagai seorang guru. Ataupun mungkin teman-temannya yang lain. Janganlah kemudian menjatuhkan seseorang yang ditanya. Kemudian dia tidak bisa menjawab. Ini ada adabnya. Jangan kemudian si A ditanya. Wahai A, coba sebutkan tentang ini, ini, ini. Ternyata si A tidak bisa. Jangan kemudian dijatuhkan. Kamu nggak pernah belajar, misalnya. Kamu dari kemarin cuman main-main saja. Sekarang ditanya, nggak bisa kan? Nah, tidak boleh seperti itu, karena itu adalah terkait kepada keadaan murid yang ditanya tersebut. Ya. Kalau dia tidak bisa menjawab, apalagi menjawabnya misalnya, La Adri saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Maka itu adalah jawaban, hargai dia menjawab, saya tidak tahu, wallahu'alam, itu adalah jawaban. Maka hargai dia menjawab seperti itu. Jangan kemudian direndahkan, jangan kemudian dilecehkan, jangan kemudian bahkan diberi perkataan-perkataan yang akan menjatuhkan mental dirinya. Keadaan seperti ini harus diperhatikan. Demikian juga teman-temannya. Kalau ada teman yang tidak bisa menjawab, jangan kemudian diteriaki, jangan kemudian dikata-katai. Ini adab di dalam majelis, adab di dalam talabul ilm. Karena seseorang masalah tahu dan tidak tahu itu adalah terkait dengan proses. Belajar mengajar Mungkin ketika nanti satu persatu Ditanyakan Atau mungkin siapa yang tahu Kemudian ada yang mengacungkan jari Kemudian menjawab Jawabannya betul Maka yang lain akan mengetahui Apa yang sebenarnya dituntut Dari pelajaran tersebut Maka Tariqah soal wal jawab Ini adalah Tariqah yang sangat praktis Kita menuntut ilmu kita menebarkan ilmu dengan metode tanya-jawab. Ini bisa berlangsung di mana saja. Tidak mesti harus di ruang kelas. Seorang ayah sedang makan bersama dengan anaknya. Misalkan seorang ayah sedang makan bersama anaknya. Kemudian seorang ayah bertanya. Wahai, dia bertanya kepada anaknya. Wahai Ahmad. Sebutkan ciri-ciri isim Sambil bahkan ya. Ini adalah Tariqoh tanya jawab Coba sebutkan ciri-ciri isim itu apa Misalnya dalam pelajaran ilmu Nahu Maka ini adalah metode ya. Ya. Atau dalam keadaan Sedang berjalan Atau dalam keadaan duduk bersama Di mobil Ya melontarkan pertanyaan ya, ya. yang berkaitan dengan ilmu. Ya, ya. Ini adalah ya. proses belajar-mengajar sehingga keberlangsungan proses belajar-mengajar tidak dibatasi oleh tempat. Kita tidak dibatasi oleh waktu. Kita bisa melakukan transformasi ilmu Ya. Di tempat manapun Dalam keadaan mungkin sedang santai Dalam keadaan mungkin sedang ya, Berbincang-bincang antar anggota keluarga Dalam keadaan mungkin sedang beristirahat Dalam keadaan duduk bersama Menjelang makan atau yang lainnya ya. Nah, suasana keilmiahan ini Suasana keilmuan kalau kita bisa menghidupkannya di rumah kita masing-masing Maka itu akan memicu Memicu kecintaan anak-anak kita, diri kita, anggota keluarga kita kepada al-ilm Apalagi kalau misalnya kita bertanya kepada anak kita Nak, coba sebutkan ciri-ciri isim Waduh saya lupa Abi. Nah, kalau begitu coba kamu cari buku Nahwumu, cari catatan Nahwumu. coba kamu Muroja'ah lagi, apa itu ciri-ciri Isim? Itu artinya apa? Artinya kita sedang mengantarkan anak untuk memuroja'ah. Kita berusaha untuk mengantarkan anak untuk merujuk kepada kitab, rujukan. Dan kalau dia merujuk kepada kita berujukan, berarti dia sedang berupaya untuk mempelajari kepustakaan. Kalau dia sedang mempelajari kepustakaan, berarti kita sedang mendekatkan anak kita untuk mencintai kitab-kitab para ulama. Jadi besar sekali, arti sebuah satu kali pertanyaan, tetapi sudah mencakup, membina mental dia untuk cinta kepada kitab-kitab para ulama. Hmm dia tentu akan mengatakan di kitab ini tidak ada Bi. coba di kitab yang lainnya akhirnya dia terus membuka kitab, membuka kitab, membuka kitab dan itu berarti kita sedang menumbuhkan kecintaan dia kepada kutub, kitab-kitab para ulama ini yang harus ditumbuhkan pada anak-anak kita kecintaan membaca kitab, kecintaan membaca buku kalau dia sibuk membaca kitab... Kalau dia sibuk membaca buku... Saya yakin dia tidak akan senang HP. Dia senang HP karena kosong waktunya. Sehingga kekosongan waktu itu... Diisi oleh HP Android. Kan begitu. Sekarang kan dimana-mana sedang ribut kecanduan anaknya. Kecanduan HP. Nah, oh, Tapi kalau begitu... Di rumah kita enggak ada nih kitab-kitab. Itu berarti mendorong kita untuk membeli, untuk belanja kitab. Awalnya dari satu pertanyaan tentang masalah alamatul ism, Kan gitu. Akhirnya mendorong kita untuk beli kitab. Wah, wow, enggak ada ya kitabnya. Nah, belilah. Hmm, yeah. Akhirnya kita membeli kitab. Yeah. Dan itu, oh, ya yeah. kebiasaan-kebiasaan seperti itu, akan menjadikan atau kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadikan sesuatu yang baik ya. Di dalam rumah kita Berawal dari satu pertanyaan ya. Atau pertanyaan yang kalau mungkin anak kita sudah belajar lebih lanjut ya. Kita tanya ya. Ya. Wahai Ahmad Wahai ya. Ahmad Tolong carikan Abu Hatim. Siapa nama Kunyah Abu Hatim itu? Ada berapa orang nama dengan Kunyah Abu Hatim? Coba tolong carikan. Dia akan membuka kitab-kitab Rijal. Dia akan membuka kitab-kitab yang di situ disebutkan nama-nama para ulama. Atau kita dengan bahasa lain, Ya, menambah mufrodat anak. Ya. Coba Ahmad, tolong carikan ya. bahasa Arab. Tolong carikan kata khoroja. Artinya apa? Coba Ahmad. Cari di mana, bi? Cari di kamus. Kamus Arab Indonesia. Apa arti khoroja? Ya. Saya yakin anak tersebut. Ketika mencari kata khoroja Akan menemukan minimalnya lima kata Kan tidak semata-mata dapat kata khoroja Dia buka, oh aku ada kalimat ini Dia buka, oh ada kata ini Dia buka, oh ada kata ini Berarti dia sudah menambah lima vocabulary Menambah lima mufradat Ketika dia mencari satu kata Kamusnya kurang lengkap. Oh berarti saya harus beli yang lebih lengkap. Berarti kita harus menyiapkan. Sehingga apa? Sehingga di dalam rumah kita ada kepustakaan. Ada perpustakaan pribadi. Disitulah kita menanamkan keilmuan kepada kita anggota keluarga kita. Apalagi kalau sambil musabakoh dilombakan, coba kamu dengan umi balapan, cari kata khoroja. siapa yang lebih dulu dapat? Berlomba. Ini adalah metode untuk menumbuhkan semangat belajar, metode untuk menumbuhkan semangat kecintaan anak-anak kita kepada ilmu, kepada para ulama. Yang menulis kitab-kitab ilmu tersebut Hal-hal yang seperti ini Harus dihidupkan di rumah tangga kaum muslimin ya. Sehingga anak-anak Sehingga kita membangun Anak-anak ya, kita mental-mental yang ya, Memiliki nilai ilmiah yang sangat tinggi Membiasakan diri anak-anak kita untuk bersikap ilmiah. Kenapa? Karena segala sesuatunya merujuk kepada kitab, merujuk kepada buku, merujuk kepada kamus, merujuk kepada literatur. Di tengah krisis bernarasi, di tengah krisis membaca, karena ada apa? Karena ada media sosial Ada medsos Kan krisis lah Penerbitan-penerbitan turun oplahnya Kenapa? Karena sudah merasa cukup dengan medsos nah, Di tengah dalam keadaan seperti itu Kita harus menghidupkan minat membaca kepada anak-anak kita di antaranya melalui tadi soal wal jawab. Tanya jawab. Wahai Muhammad. Coba carikan kata ini. Di mana bi? Di kamus. Kamus mana? Bisa kamus ini, bisa kamus ini, bisa kamus ini. Kamu tahu cara mencarinya? Tahu. silakan cari. Kamu tahu cara mencarinya? Saya belum tahu. Diajari. Proses ilmiah berlangsung di dalam rumah. Membiasakan anak untuk cinta kepada karya tulis para ulama. Dari mulai satu pertanyaan yang diajukan. Ya. Dan anak-anak ketika ia mulai senang ya, ya. Nanti ada asma ya, Nama-nama Ar-Rijal Orang-orang ya, yang meriwayatkan hadis Dikumpulkan Dia punya mengkoleksi nama-nama ya, ya, ya. Ini adalah sebuah Kemajuan yang sangat besar Ketika generasi muda krisis Identitas, tidak mengenal siapa para ulama' terdahulu yang saleh yang begitu kuat menggoreskan nilai-nilai Islam, sudah tidak lagi dikenal oleh generasi muda Islam. Sementara kita di rumah mendidik anak-anak kita, mendekatkan mereka dengan nama-nama para ulama'. Apalagi kalau nanti anak sudah semakin berkembang. Dia mungkin sedikit banyak sudah mengetahui membaca kitab. Diberi soal. Wahai Muhammad, ini ada soal seperti ini. Coba kau cari fatwa ulama tentang masalah ini. Di mana itu? silakan buka. Di fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini. Jadi kita sebagai orang tua mengarahkan anak untuk mencintai maraji' referensi-referensi yang kadar nilai ilmiahnya sedemikian tinggi. Wahai Ahmad, ini ada hadis riwayat Al-Bukhari. Coba apa makna hadis ini? Cari Dimana, di mana, Bi? Di Fathul Bari misalnya. Kalau anak sudah mulai bisa ya Menela'ah ataupun membaca kitab-kitab misalnya. Ini proses menumbuhkan semangat ilmiah. Semangat untuk mencintai sesuatu yang sifatnya keilmuan. Ya. Nah. Ini diantara beberapa faidah yang berkaitan dengan masalah keilmuan. Jadi... Tumbuhkanlah rumah kita Rumah itu sebagai madrasah, Benar-benar sebagai madrasah Tempat belajar Tempat durus Siapa yang mengajar durus? Ya kita Meskipun tidak mengajar seperti guru Tapi dengan satu pertanyaan Itu sudah memberi pelajaran kepada anak kita Dan demikianlah para ulama kalau kita memperhatikan rekaman-rekaman para ulama misalnya Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Kan begitu. Melontarkan pertanyaan, kemudian dijawab, ada yang menjawab. Kemudian yang menjawab ini menjadi faidah untuk semuanya. Ya. Seperti juga Syekh Muhammad bin Saleh al utsaimin rahimahullah. Melontarkan pertanyaan, kemudian ada yang menjawab dan seterusnya. Metode yang seperti ini dipraktekkan oleh para ulama ya. Itu untuk melakukan penguatan Penguatan ya. Di dalam proses belajar mengajar ya. Bagus, anak diajari, diajari, diajari Tapi anak juga ada belajar mandiri, tugas ya. Untuk anak-anak yang mungkin sedang proses ya, Ada pelajaran-pelajaran mufradat misalnya Tugas hari ini 25 kata ini harus dicari di dalam kamus Silakan sekarang kalian ke maktabah Belajar, anak-anak belajar sendiri di maktabah Cari 25 kata untuk kemudian diterjemahkan Ini proses belajar Ya, ya. Jadi untuk pesantren sebagai pusat ilmiah benar-benar menggodok santri-santrinya untuk cinta kepada literatur. Ya. Cinta kepada marwajik, referensi ya. yang ditulis oleh para ulama. Ini diantara faidah. Yang kita dapatkan dari metode yang diajarkan oleh Malaikat Jibril alaih salatu wassalam bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Sehingga dengan demikian, kecintaan terhadap ilmu dalam hal ini adalah ilmu syari. Benar-benar kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yeah. Banyak sekali ilmu yang perlu untuk kemudian dikenalkan Didalami Dikuasai Oleh kita dan anak-anak kita Oleh generasi kaum muslimin yeah. Maka buatlah perpustakaan kecil di rumah kita Ada buku-buku mustalah hadis, Walaupun itu tingkat dasar Ya, ada kitab-kitab ya. Sarah Hadis, ya misalnya ada Sarah Hadis yang ringan-ringan yang mungkin Fatul Bari atau mungkin Sarah Hadis uh, Hadis riwayat Muslim dan lain sebagainya minimal ada buku-buku yang berkaitan dengan Akidah buku-buku kitab-kitab yang berkaitan dengan lugah bahasa. Ya. Dilengkapi juga dengan kamus-kamus Dari mulai kamus Arab Indonesia Indonesia Arab Atau kamus lainnya ya. Ya. Ada kitab-kitab fikih ya. Dari empat madhab misalnya ya. Dan yang lainnya Ada kitab-kitab yang memuat nama-nama Ya Orang-orang yang meriwayatkan hadith Kalau itu semua ada ya, Di dalam rumah kita Maka itu modal Modal yang besar untuk kemudian Bisa menjadikan anak-anak ya, Diarahkan ke sana Ketika mereka belajar di pondok pesantren Di rumah kita menyiapkan di rumah kita menyiapkan sarana prasarannya nah. kalau dia pulang liburan dari pondok pesantrennya kita arahkan untuk ke maktaba ke perpustakaan yang ada di rumah kita masya allah hidup ini indah hidup ini penuh manfaat waktunya benar benar berkah penuh manfaat Nah Mudah-mudahan dengan kesibukan-kesibukan tersebut, anak tidak lagi sibuk dengan HP Android-nya. Ya. Anak tidak sibuk dengan hal-hal yang sifatnya buang-buang ya, waktu, yang tidak bermanfaat. Ya. Itu semua adalah perlu peranan kita sebagai orang tua. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini ada beberapa pertanyaan, ya, tentunya tidak semua akan saya jawab, ya, mengingat waktu yang sangat terbatas. Bagaimana kiat agar adab para penuntut ilmu itu begitu baik dan mulia? Apakah pelajaran tentang adab Harus didahulukan dan diperbanyak? Ya. Al-Imam Ibnul Mubarak Rahimahullah Belajar adab 30 tahun ya. Ada seorang murid Imam Ahmad, namanya saya lupa Selama sebelas tahun Tidak menulis hadith Lalu Lantas apa Sebelas tahun bersama Imam Ahmad Untuk apa Sebelas tahun bersama Imam Ahmad Bin Hambal Untuk mempelajari Adab Bagaimana adab Imam Ahmad Hanya itu yang dipelajari Sebelas tahun. Ya mungkin Imam Ahmad menerima tamu, bagaimana adabnya Imam Ahmad ini, bagaimana adabnya Imam Ahmad makan, bagaimana adabnya itu yang dipelajari. Sebelas tahun ia belajar kepada Imam Ahmad, tapi tidak menulis hadis. Hanya belajar adab. Jadi kalau ditanya mana didahulukan, ya itulah. Belajar adab itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah selesai. Ya. Maka untuk adab-adab yang sifatnya dasar ya, ya, diajarkan, ya, meskipun kita mengajarkan hadis, itu pun mengajarkan adab sebenarnya. Misalnya pelajaran hadis, kita menukil hadis. Ya, Qala Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kul mimma yalik, uh, kul bi kul mimma yalik misalnya. Itu adab. Ya. Ya. Misalnya, ya gulam, bismillah. Wahai anak, ya. ucapkan bismillah ketika mau makan. Ya. Kolbiyaminik makan dengan tangan kananmu. Ya, itu adalah adab. Nah sambil men, sambil menghafalkan hadis, sambil mengajarkan adab. Artinya apa? Ketika kita mengajarkan tentang makan dengan tangan kanan, kita juga ikut mengawasi dia, mengamalkan tidak hadis tersebut. Itu namanya kita. Memberi pelajaran hadis Tetapi kita juga ingin Agar pelajaran hadis tersebut Diterapkan di dalam kehidupan Sehari-hari anak Itu adalah mengajar Adab Dan banyak lagi ketika kita mengajarkan Hadis Hadis berbuat baik kepada tetangga Itu adalah adab Dan sekian banyak hadis lainnya yang tentunya kalau kita ajarkan kepada anak-anak tidak semata-mata hafalannya tetapi bagaimana mempraktekan hadis tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Diriwayatkan bahwa yang mencabut nyawa manusia adalah para malaikat Allah. Maksud dari kata para malaikat itu apakah berarti malaikat Israel dan pasukannya atau malaikat Israelnya? Sebagai mana tadi disebutkan bahwasanya pencabut nyawa yang mencabut ruh, ya, mencabut ruh dari jasad seseorang itu kan namanya bukan Israel, tetapi namanya Malakul Maut. Jibril nama malaikat yang menyampaikan wahyu. Malakul Maut adalah malaikat yang mencabut nyawa. Dari, dari mana nama Israel? Allahumma. Sebagian mengatakan itu riwayat Israeliyat Jadi nama malaikat yang mencabut nyawa adalah Malakul Maut Meminta uh, seorang istri, apakah salah jika seorang istri meminta kepada suami untuk pisah rumah dari keluarga suami? Karena ada ya, ada ipar laki-laki yang membuat anak risih. Ya. ya kalau memang keadaan kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa terjaganya aurat, Sampaikanlah keinginan itu kepada suami dengan cara yang baik. Kemudian suami pun dalam rangka untuk menjaga kehormatan istrinya. Juga harus bisa mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh sang istri. Karena apa yang diinginkan oleh sang istri adalah sesuatu yang... Bisa diterima secara syariat, maka yeah. musawarahkanlah dengan baik, yeah. karena kalau tinggal di tempat keluarga suami, yeah. ada kemungkinan untuk terbukanya aurat sang istri dilihat oleh orang yang bukan mahromnya dan lain sebagainya. Yeah. Di sini hendaknya Seorang, is, seorang suami Merasa cemburu ya, Cemburu kepada Istrinya ya. Kecemburuan inilah yang kemudian Bisa untuk ya, Mencari Kontrakan rumah sehingga Hidup bisa lebih Aman dari fitnah Ketika kita terlanjur menikahkan putri kita dengan ikhwan yang ternyata berakhlak dan beradab jelek. Apa yang harus dilakukan? Mendidik. Mendidik yang berakhlak jelek tersebut. Bagaimana caranya? Dengan cara menasehatinya. Ketika akhlaknya tidak baik, dipanggil, diajak bicara, kamu melakukan perbuatan ini, ini, ini Itu sesuatu yang tidak baik Dinasehati dengan cara yang bijak Dengan cara yang santun Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara seperti itu Sedikit demi sedikit Memperbaiki ya, Ikhwah tersebut Sedikit demi sedikit Memperbaiki ikhwah tersebut Sehingga ia punya kesadaran Untuk selalu berbenah untuk selalu memperbaiki diri di dalam adab, akhlak, nasihat. Jadi dinasehati. Bagaimana agar mampu istiqomah dalam mengamalkan ilmu? Pertama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon agar dikokohkan hati ini di atas agama Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadis yang sahih, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik misalnya. Wahai yang membolak balikan hati, kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mohon untuk dikokohkan hati ini di atas ilmu, di atas Islam. Yang kedua, biah lingkungan diperhatikan. Dengan siapa kita bergaul, hendaknya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Dengan orang-orang yang cinta kepada ilmu. Bergaulah dengan mereka. Ya. Kemudian yang ketiga. Gunakan waktu-waktu yang luang. Untuk membaca. Riwayat-riwayat para ulama. Kisah-kisah para ulama. Di dalam mempertahankan sikap istiqamahnya. Ya. Baca. Baca. Ya mudah-mudahan pelajaran-pelajaran itu bisa dipetik untuk kemudian bisa menjadi ya, pendorong kita, memotivasi kita untuk bisa bersikap lebih istiqomah lagi. Kemudian ya, frekuensi hadir di majelis-majelis ilmu itu semakin ditingkatkan. Ya sehingga kemalasan ya, kemudian sifat-sifat ya, jelek lainnya bisa berubah dengan semakin banyak hadir di majelis majelis ilmu Lebih utama mana sedekah atau uang tersebut dipakai untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya terlebih dahulu. Ya, dahulukan dulu kepentingan keluarga, istri, anak. Ya. Karena memberi nafkah kepada istri anak itu pun sedekah. Ya. Dahulukan orang-orang terdekat kita untuk menerima sedekah kita. Apakah yang memilik Apakah orang yang memiliki kelebihan harta boleh bermewah-mewahan dalam berpakaian dan sebagainya? Maksudnya mewah-mewah apa? Ya. Membeli harga pakaian yang mahal-mahal. Ya. Kalau sekedar bermewah-mewahan hanya untuk hanya untuk memenuhi selera hawa nafsu, ya. lebih baik. Beli pakaian yang sederhana, sesuai dengan syariat, kemudian kalau ada kelebihan uangnya, bisa disedekahkan, bisa diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan yang lainnya. Sesuatu yang bisa lebih bermanfaat. Ya. Apakah boleh seorang guru memukul meja ketika memarahi anak Atau memarahi murid Apa salahnya meja Sehingga harus dipukul Siapapun entah dia seorang guru Entah dia seorang ayah Entah dia seorang ibu Ketika menghadapi anak murid Yang dalam keadaan memang melakukan sesuatu yang tidak berkenan, maka hendaknya guru, ayah, ibu, siapapun hendaknya bisa mengendalikan emosi. Hendaknya bisa mengendalikan emosi. Kalau memang ada seorang anak, seorang murid, melakukan sesuatu yang kurang berkenan menurut kita, maka panggil dia nasihati dia ingatkan dia tegur dia dengan bahasa yang bijak bahasa yang santun mudah-mudahan dengan itu anak menyadari kesalahannya mudah-mudahan dengan itu anak memperbaiki keadaan dirinya memperbaiki kesalahannya itu yang kita harapkan untuk apa menggebrak meja Ya. Meja tidak punya salah ya. Anak pun jadi kaget Anak malah tidak Tidak apa Tidak positif melihat kita ya. Tidak ada manfaatnya ya. Tapi akan lebih Bermanfaat Semoga ini lebih bermanfaat Apabila kita dengan tenang ya. Berbicara dengan anak Ya kamu melakukan ini ya. apa baik yang seperti itu. Ya. Nah, ini nasihat. Sampaikan nasihat kepada anak. Tidak boleh lagi diulangi. Ya, ingat tidak boleh diulangi lagi karena itu perbuatan yang buruk. Nabi saw melarang perbuatan seperti itu. Ya. Misalnya seperti itu. Ya, nasihat diingatkan namanya anak-anak kadang lupa meskipun sudah diberi nasihat satu kali kadang-kadang lupa ya. Ya. atau dia belum bisa untuk menerapkan mengamalkan nasihat itu ya kita harus bersabar ya. kita harus bersabar ya. jangan kemudian kita berputus asa ya. kemudian malah mencaci maki malah menggebrak meja Ya malah melempar penghapus, ya, dan lain sebagainya. Mayas loh, tidak boleh seperti itu. Tetap, walaupun usahakan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, kondisi emosi kita terkendali. Kondisi kejiwaan kita terkendali. Ketika menghadapi keadaannya, Anak-anak kita yang mungkin bermasalah ya. Jangan putus asa Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik Kita sebagai ustad di pondok Kita sebagai guru Jangan putus asa menghadapi anak-anak yang bermasalah ya. Dan jangan lupa pula kita sebagai orang tua, pendidik, guru Banyak berdoa Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar anak didik kita atau anak kita Ya. selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua apalagi doakan anak-anak kita. Ya. Para nabi berdoa untuk anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa untuk anak anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam berdoa untuk anak-anak. Ya berdoa untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendoakan Anas bin Malik mendoakan anak-anak Ansor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk mereka. Ya. Nabi Yaqub ya. ya. demikian juga memperhatikan anak-anaknya. Para ulama mendoakan murid-muridnya. Ya. coba kita perhatikan di kitab kita para ulama. Ya. Misalnya dalam salah salah satu usul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah mengatakan I'lam rahimah kau Allah Mendoakan Mendoakan muridnya Ketahuilah wahai engkau Yang dirahmati oleh Allah Bayangkan, didoakan Syekh mendoakan muridnya Doa Selain usaha ikhtiar kita memperbaiki anak-anak kita. Wallahu aalam mungkin sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa atuubu ilaika wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.